Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Kita melanjutkan Pembahasan tentang kehidupan alam ruh Dan pada pertemuan sebelumnya Kita telah menyebutkan Tiga permasalahan Tiga permasalahan yang berkaitan tentang kehidupan alam ruh. Pertanyaan pertama, permasalahan yang pertama, apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa mengetahui para peziarah yang datang ke kuburannya? Ayo, siapa yang bisa jawab? yang bisa jawab nanti dapat hadiah majalah, ayo, <laughs> ayo Amir, ayo dalilnya apa? Yang lain dalilnya apa? Siapa yang tahu? Kemarin kita sebutkan dengan bahasa Indonesia nggak ada masalah, ayo, ah nggak ini nanti nanti permasalahan lain, ini permasalahan lain, ah, uh. ah. Uh. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manzaro akohu, siapa yang menjenguk saudaranya, siapa yang menjenguk saudaranya yang dia kenal di dunia, kemudian mengucapkan salam, maka Allah telah akan mengembalikan rohnya sehingga si mayit mengetahui dan bisa menjawab salamnya." Pertanyaan hadis ini sah nggak? Hmm? hadis ini orang-orang berbeda pendapat, pendapat yang paling kuat hadisnya ta'if maka saya kemarin sebutkan, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini apa? Ah, tunjuk jari, tunjuk jari siapa ini? ayo, pendapat yang kemarin saya sebutkan, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini yang lain ah, kita katakan pendapat yang paling kuat si mayat tidak akan mengetahui, kenapa? karena hadisnya ta'if Karena hadisnya to'ayyib ini permasalahan koiib ya permasalahan alam koiib kita tidak bisa menetapkan kecuali dengan dalil yang sohih. Jika hadisnya tadi sohih berarti sudah cukup. Cuma hadis ini hadisnya to'ayyib sehingga tidak bisa jadikan standar bahwa kalau kita zero kubur mendatangi saudara kita yang meninggal dunia asimayit itu mengetahui bahwasanya kita mendatanginya. Ini karena permasalahan yang koiib tidak bisa ditetapkan dengan hadis-hadis yang to'ayyib pendapat yang paling kuat hadisnya ta'if sehingga tidak bisa terangkat sebagai hujjah permasalahan yang kedua apakah si mayat itu mendengar suara orang yang masih hidup tunjuk jari. ah, mendengar berarti kita ngobrol sama bapak kita apa? Alhamdulillah saya udah nikah saya udah punya anak nah mendengar atau enggak ayo <laughs> Ayo Ada tiga pendapat Pendapat yang pertama Si Maya dapat mendengar Orang yang masih hidup Ini pendapat siapa? Buanya pendapat uh, Syekhul Islam Imam Al-Qayyim Imam Al-Rajab Dan juga buanya Ulama-ulama Imam Suyuti Dan ini pendapatnya Ulama Mutakhirin adalah pendapat Imam as Dalam tafsirnya Pendapat yang kedua Ha? Ha? Tidak mendengar, si Maye tidak mendengar, berdalil dengan keumuman ayat <tuh> Ini pendapat siapa? Pendapat Aisyah, dari sahabat Aisyah Kemudian uh, Ibnul Cawzi, kalau ulama mutakhirin siapa? Shalbani, beliau mengarang sebuah kitab Al-Ayatul Bayinat petunjuk yang sangat jelas bahawasanya mayat tidak akan mendengar orang yang masih hidup pertanyaan selanjutnya tadi diingat yang menjawab nanti dapat hadiah nih yang menjawab tadi siapa dapat hadiah pertanyaan selanjutnya dalil yang menunjukkan atau yang digunakan sama ulama yang mengatakan mayat itu bisa mendengar apa dalilnya? dalilnya shohi dalilnya apa? hadisnya apa? ini hadis pertama hadis yang kedua ada juga hadis shohi juga yang kedua ah, ah, hadis tentang masalah mayit mendengar terompah siapa yang mazirui, uh, mendatangi kuburan mengiringi jenazah kemudian jenazah dikuburkan maka si mayit mendengar suara terompahnya nah, pertanyaan lagi pendapat yang ketiga atau kita katakan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini Uh, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini apa? si mayit mendengar atau tidak? hukum asal si mayit tidak akan mendengar terus nah kecuali kalau ada dalil yang menyebutkan mayit bisa mendengar baru kita katakan dalam kondisi ini bisa mendengar tapi kalau tidak ada dalilnya maka kita hukumi kepada hukum asal tidak bisa mendengar contohnya dalam hadis menyebutkan, orang kalau pulang dari mengiringi jenazah, mayat mendengar suara sandal. Yang ada dalanya cuma sandal. Berarti kalau obrolan mereka didengar sama mayat enggak? Tidak, karena enggak ada dalanya. Yang ada dalanya hanya suara sandal saja. Selain itu, maka kita mengatakan tidak mendengar hukum asalnya tidak mendengar. <tuh> Pertanyaan atau permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga salkin mayit setelah dikuburkan bagaimana hukumnya? ada dua pendapat yang pertama hukumnya sunnah, ini pendapat siapa? E, banyak, Imam Nukoyim juga mensunnahkan demikian juga banyak ulama dari madhab malikiyah demikian juga madhab syafi'iyah dan yang lainnya, seperti Imam Ibn Sholah demikian juga Imam Nawawi juga mensunahkan untuk mentalkin pendapat yang kedua Hah? Ah, tidak dibolehkan pendapat siapa? Nah, pendapat siapa ini pendapat syalbani dan pendapat ulama-ulama yang lainnya <tuh> pertanya lagi dalil yang digunakan oleh ulama yang mensunahkan apa dalil yang digunakan sama ulama yang mensunahkan untuk mentalkin mayit setelah dikuburkan. Uh, ditalkinnya itu dalam hadisnya sebutkan dipanggil tiga kali, yaitu panggil waifulan bin fulana. Kalau dipanggil sekali, maka mayitnya mendengar, ya kan? Panggil lagi yang kedua kali waifulan binti fulan uh, bin fulana. Maka ketika dipanggil yang kedua duduk mayitnya. Kemudian panggil yang ketiga, kalau panggil yang ketiga, si mayit bisa menjawab. Kemudian mayit ini mengatakan, wahai orang yang masih hidup, tolong bimbing kami. Akhirnya disunahkan untuk mengatakan, kamu keluar dari dunia ini, kamu harus bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali hanya Allah Taala. Kemudian Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian ini, ini, ini sebutkan semuanya. Ah, kalau ditalakkan seperti ini, maka mungkar dan nakir saling berpegangan. Kemudian mengatakan, ayo kita pergi saja. Ini orangnya sudah ditalkin sama orangnya masih hidup. Kalau seandainya kita masih tanya orang ini, maka nanti yang membantah kita Allah Taala. Sehingga malaikat munkar dan nakir pergi, enggak jadi bertanya sama, sama orang ini. Nah, ini hadith dikeluarkan oleh Maktab Tobroni dalam kitab Yamuk Jamul Kebir. Ulama berbeda pendapat juga dalam masalah ini. Cuma pendapat mayoritas para ulama ahli hadith. Imam Nawawi sendiri matang demikian juga Ulama-ulama Imam, Imam Ibn Hajar Demikian juga yang lainnya mengatakan hadis ini do'if Bahkan Syahil Bani mengatakan bahkan hadis ini mungkar Jika tidak mau dikatakan hadis palsu Yaitu hadisnya mungkar, mungkar derajat do'ifnya sudah parah sekali Oleh karena itu ini tidak bisa dijadikan standar untuk talqin Maka pendapat yang paling kuat Allah Ta'ala'alam Talqin Mayit setelah dikuburkan hukumnya tidak dibolehkan Kenapa? Jika seandainya ini boleh, pertama mesti Rasulullah pernah mengamalkan. Yang kedua mesti ada dalil yang sahih. Ketika hadis ini lemah, hanya ini saja hadisnya, maka tidak dibolehkan. Dan sunnahnya mentalkinkan itu kapan? Sebelum orang itu meninggal dunia. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya masalah yang keempat. Permasalahan yang keempat. Kemudian kita sebutkan juga tentang keutamaan hari Jumat. Katanya kalau orang ziarah kubur di hari Jumat itu Allah telah mengembalikan roh ke dalam jasad orang yang meninggal dunia. Sehingga orang itu kalau diziarohi di hari Jumat itu jasadnya tenang sekali. Kenapa? Karena jasad dan rohnya baru dikumpulkan. Imo kami membahas panjang lebar masalah ini. Hmm. Cuma pendapat yang paling kuat tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini yaitu mengkhususkan ziarah kubur pada hari Jumat ini sama sekali tidak ada dalilnya. Sekarang masuk permasalahan yang keempat. Ya. Pertanyaannya hal arwahul mauta tatalako wa tatazawwar wa tatadzakkar. Permasalahan yang keempat apakah roh-roh orang yang sudah meninggal dunia saling bertemu dan saling mengunjungi dan saling ngobrol di antara mereka yaitu misalkan gini ada seorang bapak meninggal dunia kemudian dia punya teman juga meninggal dunia pertanyaan itu di alam kubur antara dua roh ini bertemu gak? di alam kubur itu bertemu gak? bertemu kemudian nanti ngobrol tentang kehidupan dunianya atau bertanya Bagaimana kabar anak kamu sudah punya rumah belum? Nah, jadi bertanya tentang kondisi di dunianya. <tuh> bisa dimaknai nggak bertanya Jadi apakah roh-roh orang yang sudah meninggal dunia? Ini pembahasannya yang sudah meninggal dunia. Roh-roh yang sudah meninggal dunia itu bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa saling mengunjungi, kemudian juga bisa ngobrol di antara mereka. Maka jawabannya? roh terbagi menjadi dua macam roh terbagi menjadi dua macam yang pertama <tuh> arwahun mu'adzabatun yang pertama adalah roh-roh yang diazab jika seandainya orangnya diazab di alam kubur yaitu orang-orang yang terazab, berarti rohnya sedang diazab <tuh> kalau roh-roh yang diazab maka azabnya sudah menyibukkan dia dari berziarah, sehingga dengan dia diazab, dia sudah tidak ada waktu untuk ziarah kepada temannya apalagi ngobrol dengan saudaranya, sudah tidak ada waktu sehingga jika seandainya rohnya itu diazab di dalam kubur maka tidak bisa bertemu dengan saudaranya, tidak bisa saling menziarahi, demikian juga tidak tidak bisa saling ngobrol. Kenapa? Karena azabnya sudah menyibukkan dirinya. Ayo tulis. Jadi yang pertama, roh-roh yang terazab tidak akan bisa bertemu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena azabnya sudah menyibukkan dia. Sudah sangat menyibukkan. yang kedua al-arwahul muna'amah roh-roh yang mendapatkan nikmat <tuh> maka mereka bebas untuk pergi kemana saja yaitu roh-roh yang mendapatkan nikmat tidak diadzab mereka bebas kemana saja sehingga mereka bisa saling berziarah, saling bertemu, saling berkumpul, ngobrol, majelis bisa lagi nanti di sana. Jadi roh-roh orang-orang yang mendapatkan nikmat maka mereka bisa saling bertemu, saling berkumpul, saling berdialog di antara mereka. Ini bisa dipahami ya. Jadi pertanyaan roh-roh itu, ketika di alam kubur, apakah mereka saling bertemu? Kita katakan roh itu ada dua. Roh yang di tidak akan bisa bertemu dengan yang lainnya karena azabnya sudah menyibukkan. Yang kedua, roh-roh yang mendapatkan nikmat, maka ini memiliki keluasan untuk saling uh, ziarah, saling ngobrol di antara mereka. Pembahasan selanjutnya, ini cabang dari ini, pembahasan cabang dari ini. Uh, tulis ini tidak ada masalah, Permasalahan berarti permasalahan berapa? yang keempat nah, ke, ke? kelima, pembahasan yang kelima jika roh yang mendapatkan nikmat saling berkumpul pertanyaan di sini, bersama siapa mereka berkumpul? Yaitu kita sebutkan tadi orang-orang yang mendapatkan nikmat itu mereka tidak mungkin diadab, yaitu tidak diadab sehingga mereka leluasa untuk saling berziarahi. Namun pertanyaan di sini mereka itu ziarah berkumpul ngobrol majelis bersama siapa? Bersama siapa mereka itu majelis seperti ini? Maka jawabannya bersama orang yang mereka cintai di dunia yang beramal seperti amalannya yaitu bersama orang yang mereka cintai di dunia yaitu kalau seandainya ada seseorang A mencintai si B semuanya orang mukmin kemudian mereka semuanya tidak diadab di alam kubur maka bisa bertemu yang saling kenal di dunia oleh karena itu kalau tidak kenal di dunia maka tidak yang saling dikenal Oleh karena itu beliau Imam Ibn Ibnu Qayyim mengatakan <tuh> Fatakun kullu ruhin ma'arfiqihalladzi huwa ala mithli amaliha wa ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fir rafiqil Oleh karena itu setiap roh nanti di alam kubur bersama temannya. Temannya yang beramal seperti amalannya yaitu sama-sama mukmin yang mereka kenal di dunia. Sehingga siapa saja yang kita kenal nanti kita bisa bertemu kembali. Oleh karena itu Rasulullah Wasallam bersabda Al-arwah ujunu dunmujannadah Ruh itu adalah pasukan yang bergerombol Ruh itu pasukan yang bergerombol, berkumpul Mata'arufa min hattalaf Ruh-roh yang saling mengenal maka akan bisa bersatu Namun roh-roh yang tidak saling mengenal maka akan berpisah dengan sendirinya Ini menunjukkan bahwasanya berkumpul itu bersama siapa berkumpul dengan orang yang mereka kenal di dunia kemudian kita sebutkan juga harus yang mereka cintai maka itu Rasulullah saw mengatakan anta maaman ahbab tak kamu nanti dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai di dunia yaitu kisahnya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah saw mengatakan ya Rasulullah uh, saya pengen masuk surga Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iaitu dia bertanya sebenarnya pertanyaan diwajib Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, wama ada talahak? Kamu jangan bertanya tentang datangnya hari kiamat itu, enggak penting, karena pasti akan terjadi. Yang penting itu apa yang sudah kamu siapkan untuk mendapati hari kiamat. Maka dia makan ya Rasulullah, saya enggak banyak amal, saya enggak memiliki banyak solat, banyak puasa, banyak ibadah dan yang lain, lain tidak. Cuma saya memiliki satu amal, saya berharap amal ini yang bisa menyelamatkan sama saya sampai ke surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, amal apa yang kamu miliki? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sangat cinta kepada Anda. Saya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, Ini saja yang saya miliki. Saya tidak punya banyak salat, banyak sedekah, banyak puasa dan ini saja yang saya miliki." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta Ma'aman ahbabta Kamu nanti di alam akhirat Bersama dengan orang yang kamu cintai Oleh karena itu kata para sahabat Kami tidak pernah bahagia Mendengar sebu sebuah hadis Kecuali bahagianya kami ketika mendengar hadis ini Kenapa? Karena kami semuanya mencintai Rasulullah SAW Sehingga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW nah, Jadi intinya Uh, nanti di hari akhirat itu akan bertemu bersama siapa, bersama orang yang dikenal, kemudian juga bersama orang yang dicintai. Oleh karena itu perhatikan di sini penting, penting untuk membersihkan cinta dalam hati kita. Yaitu bersihkan diri kita untuk mencintai karena dunia. Penting, masalah ini sangat penting sekali. Bersihkan hati kita dari kecintaan karena dunia. Misalkan kita mencintai seseorang. Misalkan, misalkan gini saya contohkan, seorang laki-laki pasti cinta sama wanita. Seorang wanita cinta sama laki-laki. Perhatikan di sini, jika kita cinta sama istri kita, atau seorang istri cinta sama suami dikaitkan karena urusan duniawi, karena istri kita cantik, atau karena kaya, atau yang lainnya, tanpa masalah agama, maka kecintaan ini selesai ketika sudah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, cintanya menjadi permusuhan perlu diingat di sini ini keidah penting, sangat penting sekali, demikian juga kalau kita punya teman misalkan, kita punya teman akrab kita, teman akrab kita pertanyaan kenapa kita bergaul sama dia, cinta sama dia karena dia itu orangnya masya Allah, orangnya khoyir suka traktir saya nah misalkan gini, berarti urusan makan saja kan dia bergaul kan, maka kalau sudah meninggal dunia, cintanya hilang berubah menjadi musuh oleh itu Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran Al-akhilla'u bagaimana siapa yang hafal Al-Qur'an? Ah, para pecinta Al-Akhillah itu menunjukkan kecintaan yang luar biasa yaitu para kekasih, para pecinta mereka nanti di hari kiamat menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa yaitu orang yang mengaitkan cintanya untuk Allah Ta'ala ini yang kekal dan abadi namun semua cinta yang dikaitkan masalah duniawi meninggal dunia berubah menjadi musuh Sehingga kita harus bersihkan hati kita dari cinta kepada selain untuk Allah taala. Semuanya harus kita kaitkan untuk Allah taala. Kalau seandainya tidak bukan karena Allah, maka yang kita cintai ini nanti akan menjadi musuh kita nanti di akhirat. Apalagi kalau kita seandainya sampai cinta sama orang kafir, entah karena orang kafir itu bintang bola. Ini yang paling terkenal bintang bola ini. Pemain misalkan Inggris, yang paling terkenal siapa? David Beckham semuanya tahu cintanya luar biasa kemudian pemain ini pemain ini apalagi bintang sinetron ini ini ini ini kalau seandainya dia sampai mencintainya dan bisa tanda cinta itu nanti akan ditunjukkan dalam perbuatan sering update tentang kisahnya kemudian model pakaiannya rambutnya kemudian ininya ininya ininya itu menunjukkan akan cintanya dia Hal itu nanti gabungkan sama mereka sehingga orang muslim itu harus membersihkan dalam hati rasa cinta. Dibersihkan. Jangan sampai cinta kita dikaitkan masalah duniawi. Kita harus mencintai siapa? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang-orang soleh mencintai para sahabat, mencintai walaupun mereka enggak seperti amal kita. Kita misalkan gini, kita cinta sama Nabi Muhammad. Kita kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, amal kita seperti langit bandingkan dengan sumur bor, pokoknya. Bukan hanya bumi, dalamnya lagi sumur bor. Cuma kalau kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mungkin kecintaan kita sama beliau Akan menjadikan kita tinggal nanti di surga bersama beliau ya kan? Kita cinta sama para sahabat Atau walaupun kita gak menyamai para sahabat amalannya Tapi karena cinta kita bersama mereka Kita nanti bisa dikumpulkan bersama mereka Maka ada itu Orang-orang yang beriman ini Yang bisa bertemu Dan bisa bersatu Dan bisa berkumpul Ini bagi orang-orang yang saling mengetahui Saling kenal kemudian yang kedua roh-roh yang saling mencintai yang saling mencintai maka akan akan bertemu kembali <tuh> Allah ta'ala berfirman yaitu dalilnya yaitu yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman ketika mereka saling beriman itu mereka akan saling berkumpul dalam surat An-Nisa ayat 69 dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah Taala berfirman man yuti'illah wa rasul siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya faulaika ma'allzina an'ama Allahu alaihim maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka siapa minan nabiyyin dikumpulkan bersama para nabi was bersama orang-orang siddiq wa shuhada bersama orang-orang shuhada wa shalihin dan bersama orang-orang shaleh wa hasuna ula'i karofiqo dan mereka lah teman yang paling baik berarti orang-orang yang beriman, orang-orang yang shaleh, orang-orang yang memiliki kebaik taat kepada Allah dan Rasulnya mereka akan dikumpulkan sama Allah Ta'ala dikumpulkan bersama siapa? bersama para nabi, siddiq, shuhada, shalihin dan di mana dikumpulkan? kata para ulama, dikumpulkan di tiga alam Orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, karena kecintaan mereka dikaitkan dengan Allah Taala dikumpulkan di tiga alam, fitunnya alam dunia, kemudian di alam barzah, alam kubur, kemudian yang keempat, yang ketiga di alam akhirat bersama di surga nanti bisa bertemu dengan mereka. Walaupun kita amalannya nggak seperti mereka, di dunia pun kita akan bisa bertemu dengan mereka. Contohnya gini, kita walaupun nggak bertemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jasad kita nggak bertemu. Cuma masya Allah ketika kita misalkan beriman sama Allah Taala, kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sering baca biografi beliau, asyik seperti kita bersama beliau sekarang, ya kan? Cuba kalau seandainya orang mendengar misalkan ceramah yang cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan kita sedang bersama beliau, ya kan? Kita kalau mendengar ceramah atau baca kita tentang sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab dan yang lainnya, karena kita mencintai mereka. Walaupun jasad kita enggak bertemu, tapi seperti kita bertemu sama mereka. Oleh karena itu orang-orang yang beriman itu, hatta walaupun mereka enggak punya teman dunia, mereka enggak pernah kesepian. Kenapa? Karena temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rohnya bersama mereka. Ada sebuah kisah seorang ulama, dia itu enggak pernah ngobrol sama orang. Ke masjid setelah selesai di masjid langsung pulang. Kegiatannya cuma di rumah terus. Akhirnya ketika di jalan disampai sama orang, Wey Sheik, Anda ini kok seperti orang gak punya teman? Ya itu gak punya teman, sama sekali gak pernah ngobrol sama orang lain. Maka ditanya, apakah Anda itu gak pernah merasakan kesepian? Ya itu sepi hidupnya, kita kalau gak pernah punya teman kan sepi rasanya. Apakah kamu itu gak pernah merasakan sepi, kesepian, karena gak pernah gaul sama orang lain? Maka dia mengatakan, bagaimana saya bisa kesepian? Saya di rumah, saya bergaul sama Nabi Muhammad. Saya bergaul dengan Allah Ta'ala, saya bergaul dengan orang-orang sholih, para sahabat, para tabi'in, saya membaca kitab-kitab mereka, saya membaca Al-Qur'an Sehingga saya seperti bersama Allah Ta'ala, saya membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saya membaca kisahnya para sahabat, tabi'in, seperti bersama mereka Sehingga orang-orang yang beriman itu dikumpulkan mereka di dunia Walaupun jasadnya tidak bertemu Kemudian yang kedua, seperti misalnya gini Kita Walaupun tidak bertemu dengan Sebin Bas, Syaudhimin, si Syalbani dan yang lainnya Cuma karena kita mengaitkan kita keimanan kita sama dengan mereka Yaitu saling-saling beriman semuanya dan saling mencintai karena Allah Ta'ala Maka seakan-akan kalau kita membaca kitabnya beliau itu seperti kita masih hidup Yaitu ketika mereka itu seperti masih hidup bersama kita sekarang Kenapa? Karena kita dikaitkan cinta karena Allah Ta'ala Apalagi nanti ketika di alam kubur akan disatukan demikian juga ketika di hari kiamat itu pun nanti akan disatukan lagi. <tuh> ada sebuah kisah perhatikan di sini kisahnya bagus dan disebutkan oleh para ulama yaitu sanatnya di dalamnya orang-orang yang fikoh. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Munziri yaitu di dalamnya ada sanat atau orang-orang yang fikoh yaitu berarti hadisnya kuat. Coba perhatikan kisahnya. Disebutkan uh, oleh Jarir <tuh> dari Mansur dari Abu Dhuha dari Masruq. Masruq itu tabi'in. Dia mengatakan, "Qala Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Para sahabat mereka senantiasa berkata Ma yam bagilana anu fariqa fi dunya Wai Rasulullah SAW Yaitu mereka bertanya sama Rasulullah SAW Wai Rasulullah Kami tidak mahu melepas engkau Di dunia ini Yaitu karena kami bergaul dengan engkau itu Masya Allah merasakan kenikmatan <tuh> Sehingga kita di dunia itu mak, Tidak mahu Sekali waktu pun kita lepas dari engkau Engkau kemana saja kan kita ikuti karena Ketika kita bergaul dengan Engkau, Rasulullah SAW itu tenang jiwa kita. Maka para sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, faida mita rofaat Namun nanti ketika Engkau meninggal dunia, Rasulullah Engkau akan diangkat di surga di tingkatan paling tinggi surga. Faukona Engkau di atas kami semuanya, Rasulullah SAW. Falam naroka oleh karena itu nanti saya takut, kami takut, kami tidak akan bisa bertemu lagi dengan Engkau, karena Engkau di surga yang paling tinggi. Kalau kita nggak bisa mengejar Engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami takut kami tidak bisa lagi bertemu dengan Engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Allah Taala menurunkan firman Allah Taala dalam surat tadi dalam surat An-Nisa tadi wa mayyuti illa hawar rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah Taala berikan nikmat dari para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, para solihin, dan mereka lah orang-orang yang menjadi teman yang paling baik. Wakola Syabi setelah mendengar kisah ini maka Imam Syabi mengatakan yaitu ketika mendengar dari Masruk para sahabat bercerita demikian maka Syabi ini ber, ber, mengatakan bercerita juga Jaa rojul minal ansor wahayab kiilan Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Syabi juga bercerita juga Syabi itu namanya Amir bin Syarohil dia bercerita. Saya juga pernah bertemu sama salah seorang sahabat Ansor bercerita bahwasanya dia pernah datang kepada Rasulullah SAW dalam kondisi menangis. Sahabat ini, fakola mayu begi giya fulan maka Rasulullah SAW ketika melihat orang itu menangis Rasulullah bertanya wifulan kenapa kamu menangis? Maka dia mengatakan ya, ya nabiullah, wallahi lazi la illaha illahu La anta ahabu ilai yamin ahli wamali. Dia mengatakan wahai Rasulullah SAW, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang beradu sembah kecuali hanya Dia saja. Engkau itu lebih saya cintai daripada diri saya, keluarga saya dan harta saya. Wallahi lahi la ilaha huwa. La anta ahabu ilai yamin nafsi. Dan engkau juga wahai Rasulullah SAW lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Wa ana adkurukah? Ana wa ahli. Dan saya ketika mengingat saya sendiri dan istri saya, keluarga saya, maka langsung saya ingat anda, Wai Rasulullah SAW, yaitu kecintaan saya kepada anda lebih dari segalanya. Namun, ketika saya itu mencintai anda dan ingat anda, setelah itu saya menangis. Sahabat ini, mesti ketika saya cinta sama diri saya, sama keluarga saya, terpikiran langsung cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi. Namun ketika saya mencintai engkau pasti setelah itu saya menangis. Kenapa? Fa zakartu mautaka. Karena setelah itu saya ingat bahwasanya nanti engkau akan meninggal dunia. Wa mauti demikian juga saya pasti akan meninggal dunia sehingga antara saya dan engkau akan terpisah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kematian. Fa araftu anni lam ujami'aka dan saya percaya bahwasanya saya tidak mungkin berkumpul di surga derajat seperti engkau. Karena keimana saya enggak bisa keimana seperti engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anta turfa'u bainan nabiyyin. Engkau nanti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diangkat di derajat para nabi dan rasul. Wa araftu anni idkhaltul jannah kuntu fi manzil adzamm min Sedangkan saya kalaupun saya masuk surga, saya tidak mungkin sampai derajat seperti engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika sahabat mengadukan demikian sampai nangis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah nggak bisa ngomong sama sekali. Rasulanya diem dok, nggak bisa apa apa. Akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjawab, langsung Allah Taala menurunkan firman Allah Taala dalam surat an-Nisa tadi wa mai yute illah warasul faulai kama aladina an amaloh alihi mina nabiin dan yang lainnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya uh, roh-roh orang-orang yang beriman itu nanti mereka akan bertemu, akan berkumpul. Dan ketika mereka berkumpul, mereka berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai dan orang-orang yang mereka kenal. Cuma pertanyaan di sini, ketika mereka berkumpul, apakah mereka saya ngobrol terhadap kehidupan dunia? Contohnya misalnya gini, ketika mereka berkumpul, mereka cerita, aduh saya dulu di dunia itu saya nikahnya ketika umur sekian, kemudian saya gini, saya gini. Itu seperti kita ngobrol yaitu ketika mereka berkumpul itu apakah saling uh, ngobrol diantara mereka iya mereka saling ngobrol bahkan mereka saling memberikan ilmu yang saudaranya tidak mendapatkan di dunia saling ngobrol demikian juga saling mengabarkan kondisi di dunia dan yang lainnya apa dalilnya dalilnya Allah telah berfirman yaitu ketika bercerita tentang orang-orang yang masuk surga Ya <tuh> tabshiruna Bagaimana ayatnya itu? Lam yalhaqu bihim min khalfihim, yaitu dalam ayat itu sebutkan bahwasanya orang-orang peng surga itu saling memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang datang belakangan. Maksudnya saling memberikan kabar gembira. Oleh karena itu memberikan kabar gembira itu orang-orang yang mati syahid. Ayatnya bagaimana? Ah, terus Ya stab syiru nabi Nikmati minulloh. Mereka saling mengabarkan kabar gembira akan nikmat Allah Taala. Sehingga kalau mereka mengabarkan, ngobrol mengabarkan, berarti mereka saling ngobrol, bercerita masalah nikmat Allah Taala. Demikian juga keluarga mereka di dunia dan yang lainnya. Oleh karena itu banyak sekali riwayat disebutkan oleh Imam Ibn Kasyim Ta'ala yaitu bahwasanya, orang-orang yang meninggal dunia itu mereka nanti saling bertemu dan saling bertanya bahkan disebutkan sebuah riwayat uh, dialog antara orang yang sudah meninggal dunia dengan juga orang yang sudah meninggal dunia tapi lebih akhir masuknya bertanya bagaimana keluargamu di dunia bagaimana anak kamu, bagaimana istri kamu, bagaimana ini semuanya ditanya bahkan ada sebuah riwayat juga disebutkan nanti panjang, lebar imam, imam kami menyebutkan banyak kisah dalam masalah ini Contohnya begini, misalkan, ada seseorang meninggal dunia, kakek meninggal dunia. Dia sudah masuk ke alam barzah lebih awal. Setelah itu anaknya meninggal dunia juga. Berarti dia punya cucu, punya keluarga dan yang lainnya. Maka kakeknya akan bertanya, Nak, bagaimana istri kamu? Oh, istri saya saya tinggalkan gini, gini, gini. gini. Berapa kamu punya anak? Oh, saya punya anak 12, gini, gini, gini, gini. gini terus bertanya masalah kenikmatan dunianya ya kan? sehingga saling bertanya mereka menunggu kabar-kabar dari orang yang datang bahkan ada sebuah riwayat disebutkan juga luar biasa riwayat ini yaitu ketika ada orang meninggal dunia baru datang di alam kubur orang-orang yang sudah di dalam kuburan itu senangnya luar biasa seperti orang menunggu orang yang datang jadi seperti kondisi, kita misalnya orang pekalongan, kita ngirim satu orang ke luar negeri untuk mencari berita, kemudian dia datang, kita sudah nunggu rebutan untuk cari beritanya. Nah mereka juga, orang-orang di alam kubur, ketika ada saudara mereka yang meninggal dunia, mereka rebutan untuk bertanya bagaimana kondisi dunianya. Kabar-kabar yang terjadi setelah mereka itu meninggal dunia, apa yang terjadi? <tuh> Banyak nanti oh di sini disebutkan banyak sekali. Saya ada sebuah kisah tak sebutkan di sini. Disebutkan oleh Imam uh, Ibn Ibnu Abduniyer. Yaitu ketika nanti dari uh, di alam kubur ya tawakkafun al-akhbar. Yaitu mereka saling mencari berita, berita-berita yang ada dari orang yang datang kepada mereka. Faida atau umul Ketika datang orang yang mayit yang sedang meninggal dunia baru datang, langsung mereka rumuni semuanya dikejar seorang ini. Maka yang lain mengatakan sudah biarin dulu orang ini istirahat. Orang ini datang ke alam kubur barusan datang, dia baru merasakan capeknya alam dunia. Biarin dia istirahat dulu. Nanti kalau sudah istirahat, sudah capek hilangnya, baru kita tanya akhirnya orang itu istirahat setelah istirahat, setelah itu baru berdatang lagi ditanya, bagaimana kabarnya si Ani, bagaimana kabarnya si ini, bagaimana kabarnya si ini terus tidak akan selesai yang sedih itu kalau ada orang meninggal dunia ya kan? kemudian setelah itu nunggu berita orang yang setelahnya ketika ditanya orang yang datang ini, bagaimana istri saya oh istri kamu sudah nikah dengan suami yang lain waduh pusing saya <laughs> Jadi mencari berita tentang istrinya bagaimana? Rupanya istrinya nggak setia. Tak kira istri saya setia, rupanya istri saya nikah lagi dengan laki-laki yang lain. <laughs> Jadi intinya pertanyaan di sini nanti bisa dibaca panjang lebar kisahnya di dalam kitab Imam Mukoyim. Jadi intinya di sini orang-orang yang sudah meninggal dunia, roh-roh mereka saling berkumpul roh-roh mereka saling berkumpul, kalau mereka berkumpul berarti mereka saling ngobrol, majelah, demikian juga mereka saling menyampaikan ilmu atau kabar-kabar yang mungkin terjadi di keluarganya sebelum atau yang ditinggalkan oleh dia dan dia, dia belum tahu sehingga nanti tanya-tanya seperti kondisi dunia, seperti kondisi dunia, persis dengan kehidupan dunia <tuh> Uh, nanti insya Allah kita masuk ke pe, permasalahan yang selanjutnya Insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya Lihatnya wajah-wajah sudah loyo ini Sudah loyo ini, tidak satu masalah cukup is. Tapi insya Allah bisa dipahami ya Berarti dua masalah ini, masalah yang pertama uh, Apakah orang-orang yang meninggal dunia itu bisa bertemu? Kita katakan roh itu terbagi menjadi dua Orang yang diadzab tidak akan bisa bertemu Kenapa? Karena tersibukkan dengan azabnya. yang kedua Orang roh-roh yang mendapatkan nikmat maka mereka saling bertemu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalaupun mereka bertemu, apakah mereka bisa ngobrol atau bersama siapa mereka bertemu? Maka kita katakan bertemu bersama orang yang mereka kenal di dunia dan orang yang mereka cintai. <tuh> Darinya tadi kita sebutkan. Mungkin ini bisa kita sampaikan wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang jawab pertanyaan tadi? Ntar ntar banyak. Tenang tenang hatiannya banyak tenang. Tenang, tenang, tenang. Ah, tanya pertanyaan dulu. Gimana? Ah, enggak masih pertanyaan apanya nih? anggap maksudnya ya pertanyaan apa? ketika di hodb ada orang yang diusir lah, enggak pertanyaannya apa nih? maksudnya apa nih? enggak ah. kalau yang itu hadis tadi yang diusir itu Rasulullah SAW itu mengetahui tentang ada orang-orang yang belum ketahui ketika di sana berjumpa dengan beliau para sahabat dan yang lainnya. Tapi orang-orang setelah itu kan, apakah Rasulullah tak sampai tahu-tahu kita semuanya, nama kita semuanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui itu dari tanda. Oleh karena itu ada cerita hadis Sahih juga di sini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah kubur, maka Rasulullah mengatakan waditu anni al kawashabi eh, in anni alqa ikhwani Saya berharap saya itu bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya. Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah, apakah bukan kami itu bukan para sahabat saudara-saudara eh, anda? Kata Rasulullah bukan antum ashabi, kalian itu para sahabatku. Tapi saudara-saudara saya itu adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan saya. Mereka membaca Al-Quran dan membenarkan, tapi mereka punya tanda. Nah itu tandanya apa? Wuduknya. Sehingga Rasulullah melalui wasalam itu mengetahui kita nanti dari tanda wuduknya. Tapi kalau Rasulullah sekarang tahu sampai nama kita, kita semuanya orang yang beriman, jumlahnya berapa? Nah itu kalau itu Allah talam, kalau itu enggak. Sampai orang-orang yang di sana, di Afrika, dan yang lainnya, Nah itu kalau seperti ini enggak? Paham enggak? Apa masih, masih kayak gini atau gimana itu? Anggak ah, kalau itu memang ada sebuah riwayat, contohnya ketika tapi ini riwayat dalam mimpi, mimpinya para sahabat. Yaitu terkadang sahabat itu ada seorang sahabat mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Itu ada sebuah riwayat. Nanti insya Allah akan kita sebutkan permasalahan selanjutnya. Yaitu apakah roh orang yang meninggal dunia itu bisa bertemu dengan roh orangnya masih hidup dalam mimpi? Itu Rasulullah pernah para sahabat pernah bercerita sering bertemu sama Rasulullah Rasulullah bertanya kabar ini kabar ini ada riwayat seperti itu. Jangan ya cuma kan Rasulullah cuma mengetahui sesuai dengan apa yang diketahui semua orang-orangnya. Tapi kalau sampai ribuan tahun yang akan datang, nah itu kan enggak kalau seperti ini. Wallahu a'lam. Ah enggak bertanya gini, pertanyaan ini pertanyaan bagus. Pertanyaan di sini di alam akhirat itu atau gini pertanyaan singkat. Beban ibadah namanya taklif. Seorang diwajibkan untuk ibadah itu, pertanyaan sampai kapan selesainya? Sampai? Berarti meninggal dunia sudah enggak ada kewajiban ibadah. Perhatikan di sini, pertanyaan penting. Kita kan diwajibkan untuk ibadah kan? Kita diwajib namanya istilah namanya taklif. Diistilahkan sama ulama kita namanya taklif, kita mukallaf. Kita dibebankan untuk beribadah sama Allah taala. Pertanyaan, sampai kapan selesai taklif ini? Sampai kapan? Eh, pertanyaan sampai kapan? Berarti setelah meninggal dunia kita enggak enggak dibebankan untuk beribadah? Eh, sampai kapan? Hah? Eh? Khilaf panjang diantara antara para ulama, wallahualam pendapat yang paling kuat sampai masuk surga. Sebelum itu tetap beban masih ada. Apa dealnya? Ketika Allah Taala berfirman, Wajudhau na ilah sujud di Falas Tatiun dalam surat apa itu? Itu juz sama kalau tidak salah itu, ya kan? Ah, ah, ah, kalau mana? Wajudhau na ilah sujud. Orang-orang diminta untuk sujud sama Allah Taala. Ketika diminta, berarti kan ini beban? Kan ini beban. Berarti beban kan masih ada. Intinya beban ibadah masih ada. Sampai orang itu masuk surga, masuk surga sudah enggak ada namanya taklif Cuma pertanyaan di sini, kalau sudah masuk surga, masih ada ibadah enggak? Masih ada enggak? Kata para ulama, ibadah di surga itu seperti nafas kita, tanpa kita berpikir Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. mengatakan dalam hadis yang sesuatu lagi tasbih, تَسْبِيْهِ غُدْوَةً وَأَشِيَةً Penghuni surga itu diberikan ilham untuk tasbih kepada Allah ta'ala pagi dan malamnya seperti nafas, itu nafasnya mereka itu sudah berpikir. Atau pertanyaan lagi, ini pembahasan nanti. Tapi ini masalah alam, masalah di sana. Contoh pertanyaan ini, nanti kalau di surga itu masih ada majelis ilmu nggak? Ada syekhnya ngajar, kita datang menuntut ilmu dan yang lainnya ada nggak? Imam Zahabi membahas panjang lebar juga dalam masalah ini, dibahas panjang lebar sama beliau. Pendapat yang paling kuat masih ada. Semua nikmat yang dirasakan nikmat di dunia di surga pasti ada dan para ulama nikmat mereka yang paling tinggi merasakan dalam hati majlis ilmu demikian juga kalau seandainya ulama-ulama kita merasakan nikmat dalam salat sehingga kan terkadang ada orang semakin tinggi keimanannya orang itu salat itu menjadi nikmat seperti Nabi Muhammad misalkan Rasulullah mengatakan kepada Bilal wa bilal arih Nabi salat tolong apa gembirakan hati kita dengan salat sehingga salat itu menjadikan kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajuilat Kuroto Ainen Livisola dijadikan penyejuk mata saya itu dalam solat saya. Kalau memang ada orang-orang yang merasakan nikmatnya ibadah, maka di surga pun ada ibadah. Faham tak maksudnya? Jadi maksudnya di sini, apakah berhenti ketika orang meninggal dunia ibadah itu? Tidak. Tetap akan berjalan. Cuma kewajiban, apakah diwajibkan? Nah, maka pendapat yang paling kuat Allah Taala selesai kewajiban itu ketika masuk surga. Sudah selesai. Sebelum itu masih ada kewajiban. Cuma apakah kewajiban seperti kita di dunia ini? Wallahu aalam. Kalau kita lihat dari dalilnya, tidak kewajiban syariat penuh. Beberapa kewajiban saja yang Allah telah perintahkan, tapi tidak semuanya. Seperti beban yang ada di dunia, kewajiban untuk beribadah terlalu banyak di dunia ini. Kalau di alam kubur, tidak ada sebuah riwayat yang menunjukkan semuanya. Tapi ada sebagian yang masih diwajibkan sama Allah Taala. Wallahu aalam. Maksudnya gimana nih? Maksudnya dibangkitkan ketika umurnya atau gimana? Misalkan ada orang meninggal dunia masih bayi, berarti nanti sana jadi bayi. Yang ngobrolnya gimana bayi? Siapa yang mau ngurus? Bapak ibunya masih di dunia, jadi anak-anak terlantar jadi anak jalanan ini. <glarasandak> ah nggak, jadi gini, ada sebuah riwayat, ada riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan. Tidaklah ada orang meninggal dunia dia tua ketika meninggal atau masih bayi kecuali pasti akan dibangkitkan di hadapan Allah. Lah itu seperti umurnya Nabi Isa. 33 tahun. Sehingga semuanya dibangkitkan di situ. Cuma dari riwayat juga disoekkan oleh Syalbani dalam kitab sahihahnya yang menunjukkan kekhususan bagi bayi yang meninggal dunia. Ada sebuah riwayat Sohi riwayatnya saya tajub juga dengan riwayat ini Disebutkan oleh Shalbani Yaitu bayi-bayi yang meninggal dunia itu Pertanyaan di mana alam kuburnya Maka ada sebuah riwayat Alam kuburnya itu di sebuah gunung Di sebuah gunung Di sama Nabi Ibrahim dan Saroh Bahkan Saroh ini menyusui Bayi-bayi yang masih bayi Yang masih menyusui meninggal dunia Disusui sama Saroh Nanti kalau bapaknya dan ibunya meninggal dunia dikembalikan ke orang tuanya. Ada riwayat juga seperti ini. Jadi itu luar biasa. Saya terajub dengan riwayat ini juga. Hadisnya sohi, disesuaikan oleh Barniah di sini. Jadi intinya ada pengecualian tentang bayi yang meninggal dunia masih menyusui nanti akan disusu sama Saroh. Oleh karena itu Nabi Ibrahim dan uh, Saroh itu di alam kubur itu tugasnya mengasuh anak-anak kecil yang meninggal dunia nggak kita di sini wah kita semalas-malasan aja wis di dunia. Nanti kalau di alam kubur kita semangat ibadah awas sudah mati sayangnya. Jadi nanti kita di surga naik derajat yang paling tinggi gitu. Ah. ah. Tobatnya nanti di alam kubur wis, tobatnya. Ya Allah Taala intinya amal yang bisa menjadi standar untuk kebahagiaan akhirat itu cuma di dunia. Oleh karena itu kata kata Al-Bina Bitole mengatakan aqbarati dunya muqbilatan wa aqbalatul akhiratu muqbilatan dunia berjalan semakin membelakangi kita akhirat berjalan mendekati kita semuanya ada penghuninya maka jadilah kalian penghuni dunia kata beliau setelah itu mengatakan fal yawma amalon bila hisab sekarang di dunia ini yang ada cuma amal tidak ada hisab wa kalau kita sudah meninggal dunia yang ada cuma hisab tidak ada namanya amal lagi sudah terputus amalnya sudah terputus maksudnya kalau misalkan ada orang misalkan di alam kubur mau beribadah boleh enggak? Boleh, fumble. Kalau memang itu kenikmatan. Cuma pertanyaan apakah bisa menambah pahalanya? Ya enak, tobatnya nanti kita di sana aja daripada di sini kan. <laughs> Wallahualam. <laughs> ya, intinya syafaat ini bermanfaat. Syafaat itu akan bermanfaat. Cuma pertanyaan di sini, kita misalkan maka dia itu orang bergaul dengan orang saleh itu luar biasa manfaatnya. Kita disuruh untuk bergaul sama orang soleh, kenapa? Bukan hanya di dunia saja. Nanti kalau kita seandainya masuk neraka jana, kita punya keimanan, teman-teman kita ini akan bela kita. Cuma perhatikan di sini, diingatkan sama para ulama, ada sebuah riwayat, dalam tiga kondisi, itu gak akan orang itu ingat sama saudaranya. Sampai anaknya sendiri, istrinya gak akan kenal. Pertama ketika di padang masyar. Ya kan? Kemudian ketika dihisap. Kemudian ketiga, ketika menyeberang jembatan. Ini sudah enggak ada yang kenal sama sekali. Gimana ayatnya itu? Likhuliy shakun yugni wabani bapa tidak kenal sama anaknya, istri sama apa? Enggak enggak, bukan ini enggak. Hah? Ah ah yauma yauma idin yafirul maru min akih pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya anak nggak kenal sama bapaknya bapak nggak kenal sama istrinya semuanya nggak ada yang kenal kapan ini di tiga kondisi ini di padang pasar ketika dihisap ketika menyeberang jembatan ketika sudah selesai menyeberang jembatan ada sebuah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh bukhari muslim ketika orang selesai menyeberang jembatan yang mereka ingat langsung saudaranya mana saudara saya mana saudara mana ini mana ini mana ini mana ini nah, itu akhirnya Allah telah mengatakan mereka tanya sama Allah Wahai Tuhanku mana sih ini mana sih ini dulu mereka sholat bersama saya dulu mereka ibadah bersama saya maka Allah telah mengatakan sudah kamu masuk neraka jahadam cari di neraka jahadam yang kamu dapatkan dari orang yang kamu kenal punya keimanan satu biji atom keluarkan semuanya dikeluarkan. kemudian setelah dikeluarkan semuanya datang lagi kepada Allah telah Wai Tuhanku mana saudara yang lain maka Allah telah mengatakan masuk lagi ke neraka jahadam yang punya setengah biji atom keimanan keluarkan sampai seperempat biji atom sebutkan di situ. Nah jadi kalau ini ada cuma ada sebuah ayat juga di dalam surat lupa saya surat surat, -surat pendek juga kalau salah tidak salah dariyat atau apa itu <tuh> disebutkan <tuh> ketika Allah berbicara masalah surga dan neraka <tuh> maka Allah menyebutkan penghuni surga itu mereka ia yaitu saling ngobrol di antara mereka di atas dipan jadi mereka duduk di atas diban, saudaranya di atas diban ngobrol. Kemudian obrolan mereka, kita dulu di dunia itu punya teman akrab kita. Mana ya, kok kita kacari nggak ada? Akhirnya mereka minta sama Allah Taala, Tuanku, saya pengen tunjukkan di mana teman kita yang dulu kita kenal akrab, kok di surga nggak ketemu? Akhirnya ditampakkan sama Allah Taala, rupanya di neraka jahanam. Kemudian mereka mengatakan, Alhamdulillah, jika seandainya saya nggak diberikan hidayah oleh Allah Taala, saya akan bersama teman saya ini. Ini jika seandainya temennya kafir, enggak akan bermanfaat sama sekali syafaatnya. Tapi kalau temennya masih mukmin, tetap nanti kan kita bantu. Oleh karena itu orang itu kalau berteman sama orang soleh, minimal nanti bisa membantu kita gitu loh. Itu manfaatnya. Allahualam. Ah? Berapa macam apanya ini? Macam apa ini? Tingkatan atau apa? Neraka jannat itu ada tujuh. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'un mak eh, gimana mak, Maksum maksud jadi laha sab'atu abwab neraka jahanam itu memiliki 8 pintu lah pintunya apa le lah, itu nama-nama neraka ada jahannam ada sakor, ada hutoma itu nama-nama neraka ini ini namanya neraka lah neraka itu dinamakan darokat kalau surga namanya darojat ada namanya darojad, kalau darojad itu naik ke atas. Kalau kita naik tangga, kan ada tingkatan-tingkatan, itu namanya darojad. Tapi kalau kita turun, ada tangga ke turun ke bawah, itu namanya darokat. Ke bawah. Maksudnya apa? Semakin bawah, azabnya semakin pedih. Kalau surga semakin atas, nikmatnya semakin hebat. Kalau surga, ada sebuah riwayat, derajatnya ada berapa derajat? Ada 100 derajat. Satu derajat dengan derajat, yang kedua seperti jarak bumi dan langit. Nah itu derajatnya, surga luar biasa derajatnya. Kalau neraka ada berapa? Disebutkan tadi ada tujuh. Allahu'alam. Ada pertanyaan lagi gak? Sudah selesai. <tuh> Apalagi? Sudah? Nah jadi ini, ini, insya Allah kita masih lanjut lagi, tenang, tenang. Masih ada banyak majelis insya Allah. <tuh> tenang, ini perhatikan di sini kita bahas alam roh lo, kita nggak terlalu panjang lebar masuk alam surga, alam neraka, terlalu panjang kalau kita bahas ke sana itu lo, kenapa? Alhamdulillah ulama-ulama kita itu sudah lengkap pembahasannya, ulama-ulama kita sudah mengarang tentang uh, alam roh demikian juga alam surga, alam neraka lengkap semuanya. Kalau kita kaji lebih mendalam dan kita kumpulkan banyak kitab, insya Allah tergambar semuanya, alam akhirat itu rupanya seperti ini alam akhirat. Ya mungkin ini mesti kita sampaikan Wakru Da'wan dan Alhamdulillah beralamin.